Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa ihtada bihuda wa aqtafa atharahu ila yaumiddin Amma ba' a. Kau muslimin wal muslimat para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kepada kita yang masih memberikan nyawa kepada kita Memberikan kaki kepada kita untuk melangkahkan menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju taman dari taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Alaihi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih. Al Masjid itu baitul kuliteki. Masjid adalah rumah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takaffalahu liman kanal Masjid itu baitahu, bilrohi walrahmati waljawazi ila sirat ila ridwanillah ila jannah. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin. Bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya Memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah kepadanya Allah menjamin baginya dengan rahmatnya Allah menjamin baginya dengan kemudahan nanti bisa lewat di jembatan di hari kiamat Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuknya bisa meraih rida Allah Bisa menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kaum muslimin, wal muslimat para jemaah sekalian. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah orang-orang yang mulia. Innama ya'muru masajidaw man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salaha wa ata az wa lam yahsha illa Allah fa asaa ulai ka ayakunu Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah orang-orang yang beriman kepada hari akhir Orang-orang yang menegakkan solat dan menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita, Inna wahala yunadi al kiamah, aina jirani, aina jirani. Besok pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil di hadapan para makhluknya, para hambanya. Mana para tetanggaku? Mana para tetanggaku? Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqulul malaikah, lalu malaikat ngomong. Wa man yambahi an yujawiraka rabbana. Ya Allah. Siapa yang pantas untuk menjadi tetanggamu? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ummarul masajid?" Mana hamba-hambaku yang selama di dunia mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Dan memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Pertama, ya, memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala secara fisik. Membangunnya, menjaga kebersihannya, menjaga ketertipannya, merawat kenyamanannya. Ini termasuk memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam Man bana masjidan lillah Banawahu laubaitan viljannah Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini masalah pembangunan fisik. Masalah kebersihan Rasulullah Sallallahu SAW pernah ketika ada seorang wanita buddha yang biasanya suka nyapu masjid Ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW nanya mana budak wanita yang biasanya pu masjid itu? Jawab para sahabat, sudah meninggal dunia wahai Rasulullah tadi malam. Ya kami yang mensolatinya, kami yang menguburkannya, enggak enak kami ganggu anda yang sedang beristirahat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian minta ditunjukkan mana kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW datang ke kuburannya, mensolatinya dan ya mendoakan kebaikan untuk budak wanita tersebut yang profesinya biasanya adalah membersihkan masjid. Oleh karenanya mari kita jaga kebersihan, ketentraman, kenyamanan, ya kehusuan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala karena ini termasuk. Memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memakmurkan masjid Allah bukan cuma sekedar tugasnya para takmir. Tugas kita semuanya. Dan yang paling penting memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan yang kedua. Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat. Dengan berdoa. Membaca Al-Quran. Pengajian Ini memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. pernah ketika ada orang Arab badui kencing di masjid Nabi s.a.w. Namanya orang Arab badui Pak, rempah gunungan. Datang ke kota Madinah, tahu-tahu apa? Kencing di masjid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam emosi masuk masjid dikencingin gitu kan enggak sopan banget ya tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat lembut kepada umatnya ketika lihat para sahabat ini sudah emosi kata Nabi apa biarkan biarkan selesai dulu dia kencing jangan ditegur sekarang Biar rampung dulu kencingnya. Setelah selesai, baru Rasulullah nyuruh para sahabat untuk nyiram, ya air kencingnya tersebut dengan air. Kemudian Rasulullah memanggil, ya Arab Badui tersebut. Seraya mengatakan, Ya Abdullah, wahai hamba Allah, Inna hadhil masajid, la tasluhu illa li salah wali qiraatil qur'an wali dzikrillah sesungguhnya masjid-masjid Allah itu enggak pantas kecuali untuk solat kecuali untuk zikir, kecuali untuk membaca Quran. Enggak pantas dong tempat yang mulia tersebut kemudian malah dikencingi. Dengan sebab kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut orang Arab Badui tersebut menerima Bahkan dia mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan, walatarhammaana ahadan. Ya Allah sayangi saya sama Muhammad saja. Yang lain jangan kamu sayang. Ya, ini kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masyiral ma muslimin ini tugas kita semuanya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wataala. Ya, baik secara fisik Maupun dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin wal muslimat para jemaah masjid namirah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu terus bergulir. Baru saja kita meninggalkan bulan yang mulia. Yaitu bulan -hijjah. ya Dan itu pertanda penghujung akhir tahun ini. Sekarang kita sudah memasuki bulan baru dalam kalender Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Terlepas perbedaan kalender tahun ini. Ada yang bilang ya tanggal satu bulan Muharram hari Kamis. Ada yang mengatakan tanggal satunya adalah hari Jumat. Karena perbedaan eh, tanggal atau jumlah hari di bulan Dulhijjahnya. Ada yang mengatakan dua sembilan, ada yang menggenapkan tiga puluh. Jadi ini perbedaan. Kau muslimin wal muslimat rahimani wa rahimah Bulan Muharram atau menurut istilah orang Jawa biasanya disebut bulan suro. Ini saya tertarik untuk membahas karena pas ini bulan Muharram pada keyakinan orang-orang Jawa khususnya orang Indonesia secara umum tapi khususnya orang Jawa. Bulan Muharram diakini sebagai bulan keramat. Bulan yang bagaikan monster. Serem. Sehingga banyak di kalangan masyarakat kita menghentikan aktivitas hajat-hajat besar di bulan ini. Mau bikin hajatan pernikahan? Oh, jangan bulan Muharram. Kenapa? Ini bulan angker. Nanti kalau kita bikin hajatan bulan Muharram, ya, menurut keyakinan orang-orang tua kita dulu, itu bikin nanti apa? Masalah. Nanti bikin perceraian, rumah tangganya hancur, ya. Oh, dan sebagainya. Ada lagi yang mau bikin misalkan buka usaha toko misalkan. Oh ditunda dulu. Jangan pembukaannya di bulan Muharram. Sial nanti. Bangkrut nanti. Sehingga mereka menunda hajat tersebut. Ada lagi yang punya hajat untuk bepergian di bulan Muharram. Bepergian jauh. Banyak kalangan masyarakat beranggapan jangan mengadakan perjalanan jauh di bulan Muharram, ditunda dulu karena nanti sial, iso-iso kecelakaan. Ya, bisa-bisa nanti malah mati dan sebagainya. Ini ma'asyiral muslimin, ya keyakinan budaya yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Entah sumber asalnya dari mana wallahu wa, aalam wa, kita enggak tahu yang jelas bukan dari Islam ya ini asal muasalnya dari mana kita enggak tahu yang jelas ini warisan nenek moyang ya yang turun temurun tapi ya tidak ada sumbernya dari agama Islam nah apakah Keyakinan bulan suro sebagai bulan keramat, bulan sial, ya bulan yang angker, ini adalah benar dalam pandangan Islam. Ini yang insya Allah akan menjadi topik pembahasan kita pada malam ini insya Allah. Kita akan bahas dalam beberapa poin. Poin yang pertama, kemuliaan bulan Muharram dalam agama Islam bulan Muharram atau istilah orang Jawa tadi bulan Suro ternyata dia adalah bulan yang sangat agung di dalam agama Islam bulan yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam, memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam dan itu bisa kita lihat dari beberapa ya, sudut pandang pertama, bulan Muharram termasuk Bulan pertama dalam kalender Islam. Dan termasuk bulan-bulan haram. Maksudnya bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan dalam kalender hijriya itu memiliki 12 nama bulan. Ya, Mulai Muharram, Sofar, Robi'ul Awal, ya, Robi'ul Sani, Jumadil Awal, jumadil Sani. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadhan, ya, Syawal, Dhu'l-Qadah, dhul Ada dua belas. Dan di antara dua belas bulan tersebut ada empat bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja itu? Ya, Dhu'l-Qadah, dhul, -Qa'dah, dhul Muharram, satu lagi apa? bah, Rajab. Ini pak nama-nama bulan Yijriah, mesti kita apal ini. Kita ini kadang bagi umat Islam yang diapal malah bulan kalender Masehi. Suruh ngapalin bulan Yijriah malah enggak apal. Kalau suruh Januari, Februari, wawah, lancar. Tapi suruh Muharram Safar, Rabiul Awal sampai Dhul Hijjah, tidak oh, tahu apal apa enggak. Coba tes. Samian, coba apal apa tidak bulanul muharram. Ya. Muharram. Terus. Bulan oh langsung Rabiul oh Awal itu lho. Ya. Hah? Coba kalau Januari. Ya. Ayo. Enggak hafal juga. Wah, padahal. Baik. Baik. Artinya kita sebagai umat Islam ini cuma sekedar mengingatkan kita ini umat Islam, tapi seringkali yang kita apal itu kalender masai, kalender Islam malah nggak apal, ya. Maka ini mengingatkan kepada kita untuk kembali hijrah ke kalender hijriyah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At Taubah ayat 36: Inna idda tasshuhuri in da wasna ashar shahrun fi kitabillah yaumahalakas samawati wal akh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Ya, dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ada empat bulan yang haram. Ada empat bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja empat bulan tersebut, ini ditafsirkan oleh Nabi. Dan Nabi adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Makanya kalau kita ingin menafsirkan, memahami Al-Quran itu, caranya Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Karena Nabi adalah orang yang paling ngerti tentang Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan empat bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah Dulkotdah, Dulhijjah, Muharram, dan Rajaab. Nah ini kata Nabi. Dulkotdah, Dulhijjah, Muharram ini berurutan. Dulkotdah, Dulhijjah, Dulhijjah yang baru kemarin itu ya bulan Haji dan Muharram yang sekarang kita sudah memasuki. Warajab. Rajab itu adalah sebelumnya apa, Pak? Sebelumnya Sya'ban. Ya, sebelumnya Sya'ban. Nah, Yang kedua, jadi keistimewaan yang pertama bulan Muharram itu adalah termasuk empat bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diantara keistimewaan bulan Muharram, Allah menyandarkan bulan Muharram kepada dirinya. Allah menyandarkan namanya, nama Allah subhanahu wa ta'ala kepada bulan Muharram. ya Sebagai pengagungan dan kemuliaan bagi bulan Muharram. Dalilnya, Rasulullah s.a.w. bersabda, Afdhulus siyami Ba'da Ramadan Syahrul wahil Muharram Sebaik-baik puasa Setelah Ramadan Adalah puasa Di bulan Allah Perhatikan di sini Bulan Allah Berarti disandarkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bulan Muharram Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan namanya yaitu nama Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Muharram. Dan itu dalam bahasa Arab sebagai bentuk apa? pengagungan dan kemuliaan. Ya, menunjukkan pengagungan dan kemuliaan. Yang ketiga, di antara kemuliaan bulan Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kita tahu bahawa Nabi Musa alaihi salam pernah dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya bahkan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di laut itu. bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala waktu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa tersebut adalah di bulan Muharram. Dan ini adalah berita tentang kegembiraan, sukacita bukan berita tentang sial dan duka. Artinya dapat kita tarik kesimpulan di sini bahawa termasuk keistimewaan bulan Muharram adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu adalah hal yang menggembirakan setiap muslim, setiap muslimah. Karena kita tentu cinta kepada para Nabi, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat di antara kemuliaan bulan Muharram adalah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita puasa sunnah asyura yang memiliki keutamaan pahala yang sangat besar. Apa pahalanya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Siyamu asura ahtasibu Allah. an yukaffir as sanata allati qabla." Puasa asyura itu aku berharap ya, agar bisa menghapus dosa setahun yang lalu ini keutamaan puasa Ashura puasa Ashura itu tanggal 10 Muharram, berarti di bulan Muharram di bulan Muharram ya dan insya Allah nanti akan kita bahas di akhir tentang sunnahnya puasa Ashura serta penjelasan lebih rinci lagi intinya pada poin yang keempat ini, termasuk keistimewaan bulan Muharram adalah Allah mensyariatkan kepada kita puasa Asura. Yang pahalanya sangat besar. Padahal amalannya cuman gampang. loh, Cuma puasa sehari, dua hari, tapi pahalanya luar biasa. Menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Padahal kita ini banyak dosanya apa enggak Pak? Banyak dosanya, apalagi setahun. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita, ya, yaitu puasa Ashura yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puasa Arafah, pahalanya lebih hebat lagi. Napa? Menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Arofah itu tanggal berapa? Sembilan Dulhijjah. Yang kemarin ya. Bulan kemarin itu pas ajian. Nah, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang puasa Arofah dan puasa Asyurah juga. Amalan-amalan seperti ini Muslimin perlu kita lakukan. ya? Kenapa? Karena amalannya ringan tapi pahalanya besar. Eman-eman kalau kemudian kita lalaikan Taip, setelah kita mengetahui keutamaan bulan Muharram ini, pertama keutamanya apa tadi? Ya, bulan Muharram adalah bulan termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan namanya kepada bulan Muharram yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di bulan Muharram. Dan yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita. Puasa Asyura yang pahalanya sangat besar di bulan Muharram. Setelah kita mengetahui keutamaan bulan Muharram. Apa yang pantas kemudian dikatakan bahwa bulan Muharram atau bulan Shura adalah bulan yang sial. Bulan yang keramat, angker, hantu. Ya, bagaikan monster yang menakutkan masyarakat sungguh tidak pantas bulan yang Allah muliakan justru kemudian kita ya anggap bahwasanya itu adalah bulan yang membawa kesialan, ya bulan yang membawa eh, musibah, petaka dan sebagainya. Ya, tentu ini adalah suatu kebodohan. Ini adalah hurafat. Ini adalah mitos yang tidak benar. Ya warisan nenek moyang yang pada hakikatnya adalah warisan jahiliyah yang bertentangan dengan agama Islam. Pembahasan yang kedua, bulan suro bulan keramat ini mitos atau fakta? Ya keyakinan sebagian masyarakat bahwasannya bulan suro atau bulan muharrom itu mendatangkan kesialan bulan yang keramat angker. Bagaikan hantu yang menakutkan, ya, sehingga banyak orang tak berani melakukan hajat-hajat besar di bulan Muharram. Makanya perhatikan, pak orang jarang melakukan hajatan nikahan di bulan Muharram. Bulan Sawal masuk awamin. Bulan Dhuhr hijah tambah mana? Seake dagingi, teman, ya. Tapi banyak orang bilang mumpung si bulan dulu nanti kalau bulan Muharram udah angker, ya sehingga kalau pas bulan Muharram ini jarang, sepi, ya salah satunya adalah karena keyakinan, keyakinan yang masih mengakar di sebagian masyarakat bahwa kalau bikin pernikahan di bulan Muharram di bulan surah nanti mendatangkan kesialan, nanti rumah tangganya hancur berantakan, nanti begini dan begitu. Nah, Ini ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumuam. Mari kita tinjau keyakinan yang mengakar ini dari tiga sudut pandang. Tinjauan yang pertama, tinjauan secara syariat agama kita yaitu agama Islam yang mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jika kita mengacu kepada agama kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ternyata keyakinan mitos ini adalah batil bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bertentangan dengan agama. Kenapa? Satu, Karena bulan Muharram itu bulan yang mulia, tadi sudah kita kesampaikan. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dia termasuk empat bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Bulan yang Allah menyandarkan namanya kepada bulan tersebut. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa Asyura bahkan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukannya apa ya pantas bulan yang Allah muliakan kemudian kita bilang, enggak ini bulan yang membawa sial ini bulan yang keramat ini bulan yang angker ini bulan yang membawa musibah, naas, penderitaan dan sebagainya ini kan berarti bertentangan Islam mengatakan ini bulan yang mulia, kita mengatakan ini bulan pembawa sial Bertentangan. Yang kedua, dari sisi agama juga. Meyakini adanya hari atau bulan yang sial, merupakan bentuk celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan bentuk celaan kepada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Kita mencela bulan. Bulan ini membawa sial. Bulan ini membawa naas, musibah. Ini berarti mencela waktu. Dan yang menciptakan waktu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan bulan Muharram, bulan surah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita mencelah bulan Muharram, berarti pada hakikatnya sama saja kita mencelah yang membuat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda dalam riwayat muslim. La tasubbuddahra. Jangan kalian itu mencela waktu. Bulan termasuk waktu. Bulan Muharram termasuk waktu. Tidak boleh dicela. Tidak boleh kita bilang ini bulan sial. Ini berarti mencela waktu. Kenapa kita tidak boleh mencela waktu? Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Artinya kalau kita mencela bulan, mencela waktu, mencela hari... Itu pada hakikatnya mencelah yang menciptakan, mencelah yang mengatur. Ya, nggak boleh. Seorang penyair pernah mengatakan, Roa itu na saya skuna zaman, wamalizawan, wamalizaman ini na ayibun siwana, na wal ayibufina. Ya. Walau nataqa zamanu la romana. Saya sering mendapati orang itu mencelah waktu. Padahal yang salah bukan waktu, yang salah itu kita yang enggak bisa mengatur waktu. Lalu kata beliau, ya, andai kan waktu bisa berbicara, tentu dia akan mukul kita. Andai kan bisa bicara, cuma waktu kan enggak bisa bicara. Andai kan bulan Muharram itu bisa bicara, Pak. Dia akan protes kepada orang-orang yang mencelanya, yang menganggapnya bahwasanya dia adalah bulan sial. Andai kan dia bisa bicara, dia akan protes mengatakan, eh bukan saya yang membawa sial, kamu tuh yang membawa sial karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi ya petaka, musibah yang terjadi pada mas, pada kita itu bukan karena waktu, bukan karena bulan, nggak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Semua hari, semua bulan, semua tahun yang Allah ciptakan semuanya baik di sisi Allah Subhanahu Wataalla. Tidak ada yang membawa sial, tidak ada yang membawa naas. Ya, segala musibah itu dengan takdir Allah Subhanahu Wataalla. Ya, apalagi kita tahu bahwasanya kesialan, musibah, petaka bukan hanya di bulan Muharram. Di bulan-bulan yang lainnya juga ada musibah, ada petaka. Ya, ada kesialan. Bukan hanya di bulan Muharram. Gitu. Yang ketiga. Ya, ini dari sisi agama loh, masih masih dari sisi agama ini. Pemahaman atau keyakinan mitos ini bahwasannya bulan Suro adalah bulan yang ya, sial, bulan keramat, bulan naas. Ini adalah bentuk tiaroh. Apa tiaroh itu? Tiaroh itu adalah menganggap sial. Karena melihat sesuatu, atau karena melihat hewan, atau karena bulan, atau karena angka, dan sejenisnya. Dan ini adalah budaya jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Dulu orang-orang jahiliyah seperti itu, Pak. Mereka kalau mau pepergian ya, itu ngelepas burung. Mau pepergian nih, ngelepas burung. Kalau burungnya ke kanan, mereka mereka akan melanjutkan perjalanannya. Aman. Tapi kalau burungnya ke kiri, wah ini ya, enggak boleh melanjutkan perjalanan gawat nih. Sampai sekarang masih ada Pak seperti ini? Masih ada. Orang merasa sial karena melihat hewan. Ya, masih ada keyakinan di masyarakat kita, masyarakat Jawa, kalau ada burung gagak lewat nah, tandanya ada yang mati nih besok ini kayaknya. Hmm. Sama aja. Ya, ada sebagian masyarakat kita yang punya pemahaman kalau mau berpergian terus lihat ular, nah ini tandanya, ya, apa ini harus diurungkan. Kalau enggak gawat ni, ya, nah, ini sama aja enggak boleh. Itu namanya tiaroh yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan oleh Nabi Sallam, at tiaroh tu dia roh menganggap sial karena melihat ewan atau karena bulan atau karena angka dan sebagainya, ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa paling besar. Ada lagi orang yang merasa sial karena angka. Angka berapa biasanya? 13. Ini katanya ya angka 13 ini angka sial. Makanya di sebagian pesawat Pak angka 13 enggak ada. Ya, lihat di sebagian pesawat lain atau yang lain tuh nomor 12 loncat 14. 13-nya enggak ada. Ya. Ini orang kadang katanya udah pinter. ya. Lulusannya S3, profesor, doktor, tapi punya keyakinan khurafat seperti ini. Ya. Hotel juga gitu. Nomor pintunya nomor 12, langsung 14, 13-nya enggak ada yang berani. Apalagi kadang film-film Indonesia masyaallah serem-serem judulnya. Ya, yeah, Misteri Bulan Suro. Wah. Wow. Yeah, ya, apalagi uh, apa? Pintu 13. Misteri apalagi? Jumat Kliwon. Nah, sangar-sangar, Pak. Mengerikan. Ini Ya mengajarkan kepada kita hal-hal yang mistik, hal-hal yang berbau khurafat yang nggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadikan kita malah takut kepada bayangan-bayangan yang tidak ada faktanya. Sebagai seorang mu'min, hendaknya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita kuatkan iman kita, kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang percaya kepada tiara seperti ini itu karena lemah tawakalnya, ya, yeah. oh nggak berani nikah di bulan muharram, ya, yeah. kenapa? takut, takut. Andai kan dia imannya kuat, tawakalnya kuat, nggak perlu takut, karena bulan semuanya baik, apalagi bulan muharram dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang nikahnya bulan muharram? Ada? Gak ada pak. Kalau mau nikah lagi, eh mau nikah lagi, mau nikah di bulan Muharram, mau nikah lagi juga boleh, si anak jatah ya. Nah, gak ada ya di sini, masya Allah. Tapi mudah-mudahan bukan karena kepercayaan ini loh pak ya, bukan karena kepercayaan ini. Kalau kita nikah bulan Syawal bulan, yang lainnya nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kita nggak berani atau nggak mau nikah di bulan Muharram ya gara-gara keyakinan ini. Alhamdulillah saya nikahnya di bulan Muharram. Ya masuk nikahnya di bulan Muharram. Mudah-mudahan terus bahagia. Eh ya, nggak ada masalah. Nanti kalau ada masalah wah itu apes loh. Taib makanya ngelawan-ngelawan tradisi. Taib. Selanjutnya kita lihat dari tinjauan sejarah. Kalau kita lihat dari tinjauan sejarah, pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ini disabdakan oleh Nabi. Ketika Nabi SAW pertama kali ke kota Madinah itu mendapati orang-orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa alaihi salam itu puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram mereka puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, "Puasa apa ini?" "Puasa Asyura wahai Rasulullah." Ya, mereka puasa pada hari tersebut karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram, maka sebagai bentuk syukur gembira Karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa pada tanggal tersebut, mereka berpuasa sebagai bentuk apa? Syukur gembira kepada Allah Subhanahuwataala. Maka Nabi Musa, maka Nabi Muhammad Sosalam mengatakan kita lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Kita lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Makanya Nabi Sosalam puasa asyura dan menganjurkan kepada kita umatnya untuk puasa asyura karena kita lebih berhak untuk memuliakan nabi musa alaihi salam daripada kaum yahudi. Yang menjadi menarik dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan kejadian ini sebagai berita gembira Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa ini berarti berita apa? Gembira. Bukan Allah mematikan Nabi Musa AS. Sebagai tanda kesialan, sebagai tanda musibah. Enggak. Justru pada bulan Muharram tersebut, Allah SWT memberikan berita gembira menyelamatkan Nabi Musa AS. Jadi dari sisi sejarah, tinjauan sejarah, bulan Muharram adalah bulan yang membawa keselamatan, membawa kegembiraan, bukan malah sebaliknya, dianggap bahwasanya itu membawa kesialan, musibah, petaka, naas dan sebagainya. Ya, ini dari tinjauan sejarah. Tinjauan yang ketiga, tinjauan produktivitas amal. Ini secara logika, secara rasional. Ya, kalau kita mengatakan bulan suro itu adalah bulan yang naas, bulan yang uh, sial, bulan yang angker dan sebagainya sehingga orang enggak boleh melakukan pepergian, enggak boleh buka usaha, enggak boleh melakukan nikah, ya, enggak boleh kerja ini, kerja itu. Maka berapa banyak aktivitas-aktivitas yang diliburkan yang itu akan membawa kepada kerugian. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Juga tidak ada penelitian yang menghasilkan data bahwa pada bulan Muharram itu angka kecelakaan lebih banyak, angka perceraian lebih banyak, ya, angka musibah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya Tidak ada penelitian data seperti itu Ini menunjukkan Bahwa secara fakta Secara logika Keyakinan seperti itu pun Ternyata apa? Batil, gak benar Gak sesuai dengan fakta Gak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang ada Berapa banyak orang cerai Padahal nikahnya bukan di bulan Muharram Ya kan? Orang nikahnya enggak bulan Muharram tapi dia cerai juga. Ada orang yang nikahnya di bulan Muharram tapi bahagia, ada juga. Jadi masalahnya bukan karena bulannya. Ya, jangan salahkan bulan. Tapi salahkan orangnya. Yang enggak bisa berumah tangga secara baik. Ya, salahkan dosa-dosanya. Itu yang membawa kesialan bagi seseorang. Dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Hamba, wama asobaku memusibatin fahimah kasabat aidiqum. Apapun yang menimpah kepada kalian dari suatu musibah itu adalah karena dosa-dosa kalian, bukan karena bulan, tapi karena dosa-dosa kita. Itu yang membawa kesialan, itu yang membawa petaka dan musibah bagi kita. Jadi dengan tiga tinjauan ini, keyakinan bahasanya atau mitos bahwasannya bulan suroh adalah bulan sial, bulan keramat adalah mitos yang batil, yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sejarah. Ya Bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan logika juga. Kalau ada yang mengatakan, kita ini kan masyarakat Jawa. Ya harus mengagungkan budaya Jawa dong. Nah, kita ini kan tinggal di Jawa. Walaupun kita Islam tapi kan kita ini tinggal di tanah Jawa. Tidak etis dong kalau kita itu tidak mengikuti tradisi dan budaya atau kepercayaan orang-orang Jawa. Nah, kailo' di negara orang Jawa. Kita jawab ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan kepada kita ini untuk masuk Islam secara kaf. Ya ayyuhalladzina amanu tudkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin wahai orang-orang yang beriman laki dan perempuan masuklah kalian di dalam agama Islam ini secara keseluruhan secara kafa secara total kayaknya kita kalau mau ngikuti nerima agama Islam ya harus totalitas Jangan separuh-separuh. Karena agama Islam itu bukan kayak makanan prasmanan. Yang dipingin, diambil, yang enggak, yang enggak. Bukan. Agama Islam ini kalau kita sudah masuk ya harus nerima semuanya. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak kita terima semuanya. Karena Islam itu kita diajarkan untuk tunduk patuh. Makanya muslim itu artinya orang yang tunduk, orang yang patuh. Kita tidak mengingkari adat dan tradisi. Tradisi Indonesia, tradisi Nusantara, tradisi Jawa, tradisi Sumatera, ya. Kita tidak mengingkari. Ya, ini perlu dicatat. Bahkan di dalam agama Islam Tradisi dan adat istiadat itu kadang bisa dijadikan sebagai hukum. Namun, nah ini perlu diperhatikan. Namun jika adat istiadat bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat harus dikalahkan. Ya, tapi kalau adat istiadatnya enggak bertentangan dengan syariat, monggo enggak apa-apa kita orang Indonesia pakai sarung misalkan orang Arab, orang Saudi pakai jubah kita pakai sarung, gak ada masalah kita pakai kopi hitam, ini adat kita orang Indonesia, gak ada masalah karena gak bertentangan dengan syariat tapi kalau adat istiadat bertentangan dengan syariat bertentangan dengan agama bertentangan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah mana yang kita pilih, mana yang kita dahulukan? Apakah kita akan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah yang kita akan dahulukan adalah tradisi kita? Di sini diuji keimanan kita. Apakah kita akan lebih mengunggulkan tradisi, ataukah kita akan mengedepankan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ibadahi? Ya, jadi walaupun kita masyarakat Jawa Enggak ada masalah. Kita mengikuti tradisi, kita mengikuti adat istiadat, kita memiliki kepercayaan orang Jawa asal jangan bertentangan dengan Islam. Kalau sudah bertentangan dengan Islam, tinggalkan adat istiadat tersebut dengan kesepakatan para ulama. Ini sepakat Pak para ulama, Pak. Contoh misalkan kalau ada kebiasaan di sebagian masyarakat misalkan, ya? enggak pakai jilbab. Oh, ini sudah adat istiadat kita, pakai bajunya seperti ini. Soal baju enggak ada masalah, itu adat istiadat. Tapi kalau batasan aurat, ada aturannya dalam agama Islam. Ya, maka enggak boleh. Misalkan di sebagian masyarakat Indonesia nusantara ada yang cuma pakai apa? Ya, e, pakai ya penutup ya cuma ini saja. Ya, bagian ya zakar saja, ya orang daya atau orang mana itu ya di sana. Apakah kemudian kita katakan wah itu adat istiadat, eh ya, nggak masalah itu? Ini bertentangan dengan syariat Kalau yang nggak bertentangan silahkan ya diamalkan, dipertahankan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam maka tidak boleh dipertahankan. Termasuk mitos-mitos seperti ini. Ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, maka tidak boleh untuk diyakini. Baik. Untuk sebagai tambahan, kita ingin meluruskan berbagai mitos dan ritual yang sering diyakini oleh masyarakat kita di bulan Suro di bulan Muharram ini. Ya. Kita mengenal kejelekan bukan untuk kita lakukan, tapi untuk Ya, Mengingatkan Supaya kita gak terjerumus di dalamnya Dulu sahabat Hudaifah Ibnul Yaman mengatakan Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan Bukan untuk kukerjakan Tapi supaya saya terhindar darinya Supaya saya tidak terjatuh di dalam lubangnya Nah kita perlu ketahui beberapa hurufat Beberapa mitos Beberapa ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat kita di bulan Syuro, tetapi ini bertentangan dengan syariat. Contoh satu keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Ini tadi yang sudah kita bahas. Ya, keyakinan bahwasanya bulan Muharram bulan Syuro bulan yang membawa sial, bulan yang membawa naas, angker, ya, serem dan sebagainya. Ini adalah ya kurafat. Ini adalah mitos yang tidak benar. Yang kedua ritual awal dan akhir tahun. Ini sering biasanya kalau akhir tahun ya, beberapa hari yang lalu sering beredar dapat kiriman BC dan sebagainya tentang doa akhir tahun. Atau amalan-amalan ritual akhir tahun atau awal tahun. Ada salat tertentu awal tahun, akhir tahun. Salat malam. Eh bacaannya ini doanya ini puasa awal tahun akhir tahun ada, ya itu disebarkan dikirimkan apalagi sekarang banyak kiriman-kiriman yang tidak bertanggung jawab sumbernya dari mana, ya pokoknya ada bahasa Arabnya aja udah mantep, pokoknya ada bahasa Arab udah mantep al hadis gitu aja, nggak tahu hadis riwayat siapa. Ya, yang lebih aneh lagi kadang-kadang hadis sohi, tapi tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Ada sebagian gitu, aneh pak, hadis ini sohi, walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Oh, aneh, hadis sohi kok enggak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Kita harus hati-hati. Sekarang banyak kiriman-kiriman WhatsApp di Facebook. Ya di media-media sosial anjuran ini supaya doa ini, dikir ini, amalan ini, ritual ini, padahal nggak ada dalilnya yang sohi. Ya termasuk seperti ini doa doa akhir tahun, awal tahun, ya kemudian sholat awal tahun, akhir tahun, puasa awal tahun, akhir tahun. Nah ini nggak ada, nggak ada dalilnya sama sekali yang sohi. Derina bisa lewali selam. Kita beribadah berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan apa kata nenek moyang, bukan berdasarkan apa kata kiai atau ustadz, ya. Tapi kita beragama berdasarkan dalilnya. Kalau memang ada dalilnya dari Al Qur'an dan Sunnah kita laksanakan. Tapi kalau cuma uh, ini anjuran dari ya kiai, ini anjuran dari ya ustadz, nggak ada dalilnya jangan, jangan diamalkan, percuma, ya. Man amila amalan leisalee amruna fahu radun. Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalilnya, tertolak amalan tersebut. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita ini masih banyak amalan-amalan yang sudah jelas dalilnya dalam Quran, dalam Hadis yang belum kita amalkan. Ya, kita aja belum tentu mengamalkan Hadis atau puasa Senin-Kemis misalkan Atau puasa Dawud. Yang udah jelas-jelas Sohi Yang jelas Sohi aja banyak yang sering kita Lalaikan, ngapain pakai hadis-hadis Yang palsu Ibaratkan ada beras asli ngapain pakai beras yang palsu Ya Nah, Yang ketiga Di antara ritual yang gak bener Juga adalah memperingati hari kematian Hussein. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kelompok syiah Rafido Ya yang di Indonesia sudah mulai ya menampakkan taringnya. Tapi kalau pusatnya, pusatnya di mana? Iran. Itu pusatnya orang Syi'a sekarang. Tuh ritual-ritual di sana. Mereka pada tanggal 9 dan lebih parah lagi tanggal 10-nya keluar semuanya, laki perempuan keluar. Ya. Kemudian mereka melakukan ritual ya mukul-mukul. Mukul pipinya, mukul dadanya. Dan yang lebih ngeri daripada itu, mereka melukai diri-diri mereka dengan senjata sampai mengeluarkan darah. Semakin terus darahnya, semakin banyak pahalanya. Hmm, makanya awas macam-macam ada yang sampai babak belur, ya semuanya hancur mengeluarkan darah, oh tambah senang itu mereka, ya mereka semakin mantep itu, ya, Ngeri. Ini keyakinan orang-orang syiah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sedang meratapi menangisi kematian cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hussein, ya. Dan tentu saja ini adalah ritual yang tidak benar. Betul kita mencintai Hussein, tapi Nabi saw tidak mengajarkan kepada kita untuk meratapi kematian seseorang. Bahkan Rasulullah saw melarang meratapi seperti ini dilarang oleh Nabi saw. Ada hadisnya, ya saya berlepas diri dari orang-orang yang memukul pipinya, ya dari orang-orang yang merobek bajunya untuk meratapi kematian seseorang. Ini dilarang oleh Nabi saw. Ini termasuk perangai-perangai jahiliyah yang dibatalkan di dalam agama Islam. Rasulullah sesalam pernah ditinggal oleh orang-orang ya, yang dia cintai Khutija, tapi Rasulullah enggak meratapi seperti ini. Rasulullah pernah ditinggal pamannya Hamzah, pernah ditinggal juga oleh Abu Talib yang membelanya, tapi Rasulullah enggak melakukan seperti itu. Nah. Demikian juga yang keempat Maasyiral Muslimin ngalap berkah yang salah. Ini biasanya tanggal 1 bulan Syuroh, ya. Di tanah air kita khususnya di Jawa Lebih khusus lagi Jawa Tengah Itu ada ya Mereka punya ritual ngalap berkah Berbagai warga Indonesia Dari berbagai penjuru datang ke sana Ngantri Ngantri apa Pak? Ngantri nunggu Kiai selamet hmm. Kiai selamet itu apa orang? enggak ternyata, ya kiai selametnya berbentuk kebu. yang ditunggu apanya? yang ditunggu adalah ee-nya, la hawla wala quwwatail lahi. ya, jadi kalau sudah ee -e itu rebutan orang Pak. masya allah, nggak bapak-bapaknya, enggak ibunya, pokoknya, ya masya allah bagaikan jihad rebutannya. Kalau udah dapat kayaknya sudah dapat apa barokah, ya seakan-akan merdeka mendapatkan emas yang diimpikannya. Nanti disimpan kalau yang pedagang ditaruh di tokonya untuk pelaris. Katanya untuk ngalah berkah. Padahal Rasulullah saw mengatakan al barokatul minawal keberkahan itu dari Allah subhanahuwataala. Allah enggak menjadikan keberkahan itu pada hewan, apalagi kotorannya. Allah enggak menjadikan keberkahan itu ada pada kuburan. Allah enggak menjadikan pada pohon atau batu tertentu. Pak Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat Bukhari pernah mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Batu yang ada di Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Hajar Aswad itu turun dari surga. Tapi Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad dia bilang apa? Saya tahu bahwa kamu hanya sebuah batu yang enggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Andai kan saya enggak melihat Rasulullah menciummu, saya juga enggak akan mencium kamu. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Allah enggak menjadikan keberkahan pada batu. Ya, enggak kayak dulu ada apa batu ajaib ponari jombang Ini nah. nggak benar. nggak ada seperti itu nggak ada dalam Islam ya apalagi yang lebih parah lagi ada banyak orang yang punya ngalap berkah pada kuburan nisannya wash dielus-elus diciumin sampai di sebagian tempat itu nisannya sampai ambruk gara-gara orang rebutan abah ya menciumin nisan yang lebih parah lagi ada orang ngalap berkah pada ya, rokoknya kiai, rokoknya kiai pak. Ada seorang kiai habis ngerokok, ya terus nggak habis dibuang rokoknya, tuh rebutan, terutama ibu-ibu. Oh rebutan. Ada seorang ibu dapat masawal, ya dengan bangganya kemudian dia, ya mem nyuruh anaknya yang masih bau kencur untuk menghisap ngerokok itu dengan anggapan biar anaknya pinter pinter ngerokok hmm. beneran pak akhirnya pinter jadi ahli hisap hisap rokok Taib yang kelima Di antara ritual yang nggak bener juga adalah Upacara sesajen, Ini banyak juga mungkin di TV-TV itu sering disiarkan acara-acara bulan suro, terutama kalau orang-orang pinggiran di laut, di gunung, ya mereka kirim sesajen. Sesajennya enak ya pak, nasi tumpeng, ada buah-buahnya, ya, masya Allah, udah di, udah apa namanya sekarang semuanya mahal, udah gitu dibuang gitu aja. Ya, ada yang kadang bawa kambing, kadang hidup-hidup kambingnya untuk sebagai sesajen. Tumbal, naudubillahmin dali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la anawah mandabahli hoira. Oh, melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nggak boleh. Ya, orang kirim sesajen kepada gunung untuk penjaganya, untuk penunggu laut. Ya, Ratu Pantai Selatan, Nyai Lorokidul, atau untuk yang nunggu gunung dan sebagainya. Ini nanti kalau nggak dikasih sesajen, Ngamuk nanti yang nunggu. Ya, gunung ngamuk yang nunggu, laut nggak benar keyakinan keyakinan seperti ini. Ini berbau syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, tumbal sesajen ini dilarang di dalam agama Islam. Menarik. Pernah dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa, wa Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengutus seorang gubernur di Mesir, Abdullah bin Amr bin Al-As. Sungai Nil di Mesir itu surut. Enggak enggak ada airnya. Orang-orang sana punya kepercayaan, surut enggak ada airnya itu minta tumbal. Minta tumbal tumbalnya apa? tumbalnya bukan tumbal hewan. Ya, kalau di Indonesia masih tumbal hewan, masih lumayan itu sesajennya hewan. kayak dulu di sidoarjo, bah, yang air panas tuh lapindo itu sapi hidup hidup dibuat, ya, dipakai untuk tumbal. naudzubillah, itu penyiksaan kepada binatang, udah syirik, ya, nggak nah, boleh. ini tumbalnya adalah gadis perawan. Ya, ini di Mesir ini dulu. Akhirnya kata Abdurabb bin Amr bin Ash, oh ini enggak boleh, ini keyakinan jahiliyah sudah dipatalkan di dalam agama Islam. Terus dia nulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan kamu udah benar. Terus kalau sampai suratku ini kepadamu Lemparkan ke Sungai Nil. Ternyata isi surat Umar bin Khattab apa? wahai Sungai Nil, saya adalah makhluk Allah, kamu juga makhluk Allah. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu mengeluarkan airnya. Akhirnya benar, di, setelah dilempar surat Umar bin Khattab tersebut, Sungai Nil Gak lama kemudian langsung ya banyak airnya. Ini karomah namanya. Kedikdayaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab Khotob. Taip. Yang terakhir, ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumu'ah. Sebagai uh, penutup, ada dua hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama adalah di bulan Muharram ini ada syariat bagi kita untuk menjalankan puasa sunnah. Ya khususnya yaitu puasa Ashura, puasa Ashura tanggal 10 Muharram itu disunahkan bagi kita puasa, pahalanya sangat besar yaitu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan lebih bagus lagi jika diiringi dengan hari sebelumnya atau sesudahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bercita-cita Andekan Allah memberikan umur panjang kepadaku, saya akan puasa pada tanggal 9 juga. Maksudnya tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Makanya bagus kalau kita puasa Asura itu tanggal 9 dan tanggal 10. Lebih bagus lagi tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Supaya juga kita sekaligus untuk mengamalkan puasa 3 hari dalam sebulan yang itu juga ada keutamaannya secara sendiri. Akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya dengan uh, kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan tahun baru ini, yaitu bulan Muharram ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat yang baru, perubahan yang baru dan kebahagiaan yang yang baru. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.